Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi eh, Saya mau bertanya Bu Ya eh, Dulu saya itu waktu hamil anak pertama Dari bulan pertama sampai 4 bulan itu eh, Muntah terus Terus suami menganjurkan Ibu jangan puasa dulu Kasihan melihat saya itu muntah-muntah terus Terus saya itu eh, kata orang tua kamu membayar vidyah, tapi bukan setiap hari sekaligus bayar vidyah itu untuk 30 hari. Karena saya tidak tahu, baru tahu sekarang ini bagaimana itu biaya sudah terlanjur. Dan saya belum membayar puasa. Gitu. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Ibu, baik, Ibu baik yang ditanya pertama, bapak suaminya pengennya patuh sama suami boleh patuh sama suami, bukan urusan halal haram yang kedua, ibunya suaminya bukan ustad, ibunya juga bukan ustazah, ya maklum tidak apa-apa, dimaafkan tapi semestinya, dalam urusan hukum, kita harus kembali kepada ahlinya, kata suami suruh bayar fit, kata suami boleh berbuka, ini mufti yang pertama mufti yang kedua ibunya ngomong suruh bayar fit fitiah ya mufti yang pertama ya ada benernya ya mufti kedua setengah benar tapi memang paling indah adalah bertanya kepada ulama kami himbau kepada siapapun jika Anda ragu tentang sebuah hukum jangan Anda bertanya tentang teman sama-sama di mana sama-sama punya ilmu nanti ilmunya ilmu ngarang pelajaran ngarang itu hanya waktu di SD saja Bu waktu saya belajar bahasa Indonesia setelah itu enggak ada lagi pelajaran ngarang kan gitu ya ingat ya Mengarang di sini mengarang itu saja selebihnya tidak boleh lagi belajar mengarang kita baik ah, fokum harus jelas ah, sekarang bagaimana kisahnya ibu sebetulnya benar ibu yang dikatakan suami bahawa setiap wanita yang di saat hamil kok berat baik karena dirinya atau karena bayinya muntah-muntah lemes itu ini kemurahan dari Allah ibu boleh berbuka puasa selagi alasannya karena ibu semestinya ibu berbuka puasa kemudian ibu nanti setelah selesai hamil melahirkan habis menyusui ibu mengkodok putra ibu ada berapa? ada tiga ada dua kemudian yang pertama umur berapa? berapa? 20, saya ambil 20, diambil 2, diambil 3, 5 berarti ibu semestinya setelah ibu melahirkan anak ibu kan masih menyusui 2 tahun jadi sepanjang ibu menyusui ibu belum wajib untuk mengkodoknya mengkodoknya setelah terbebas daripada susuan tadi anggap saja setelah ibu ibu ngandung lagi yang kedua saya tambah 2 tahun lagi berarti kan 1 tambah 2, 5 5 tahun mestinya setelah 5 tahun itu bu, selagi ibu tidak ada udur, tidak ada kandungan tidak ada bayi menyusui maka di saat itulah ibu wajib mengkodoknya. Semampunya tentunya. Kalau ternyata ibu tidak mengkodok, lewat masuk Ramadan lagi, ibu zulim. Makanya ibu didenda karena ibu melewati bulan Ramadan. Jadi, ibu hitungannya, utang puasanya berapa hari? 30 hari. Sekarang ibu punya utang 30 hari, catat. Ya. Kemudian ibu, karena 30 hari itu, ibu tidak bayar di setelah terbebas daripada bayi tadi saya hitung 15 tahun jadi utang ibu puasa tetap 30 hari kemudian setelah itu 15 tahun ibu harus bayar wah ini banyaknya saya jaring hitung saja kira-kira satu mud kali 30 satu kilo 30 kilo anggap saja 30 kilo 25 kilo bu 25 kilo kali 15 hari karena ibu kena denda karena ibu enggak puasa sampai sekarang. Jadi semua wanita he ibu-ibu jangan senyum-senyum ibu punya utang enggak beres itu zalim tuh. Dosa. Ibu mestinya kan terbentang sepanjang mulai rebaran tadi, ibu yang punya utang puasa haid 3 hari itu. Nunda-nunda, nunda-nunda, nunda-nunda padahal ibu nganggur, pengangguran. Nganggur enggak mengqodho. Tak toyanya benturan Ramadan, ibu 3 hari ini dosa. 3 harinya tetap wajib dibayar puasanya. Cuma karena ibu masuk Ramadan lagi, maka ibu didenda 3 mut. Setiap puasa 3. Jadi bayar 3. Kalau ibu tadi, 30 x 15. 30. 25 kilo x 15. Itu harus membayarnya semacam itu. Ini gambarannya semacam itu. Kalau ternyata ibu pernah sakit 5 tahun, kurangi 5. Kurangi 30 kali 5. Ini gambaran cara menghitungnya. Intinya, siapapun, kalau punya hutang, maka wajib mengkodoknya terbentang selama satu tahun. Setelah satu tahun ini, kok enggak mampu, karena utur, karena sakit, enggak kena denda, hutangnya saja masih ada. Tapi kalau dia nganggur, sehat, mampu, kok enggak mengkodok, dia boleh menunda-nunda membayar puasa selama satu tahun ini saja. Allahumma amin.